Assalamualaikum Sideralun Berita pagi edisi hari ini Kamis 25 Agustus 2016 Hadir kembali Bersama saya Putra Nasution Dan rekan saya Ardian Syah Posko pemenangan Nek Tu Polim ditembaki Banjir rendam 3 kecamatan Sekolah diliburkan Jaksa tahan terduga koruptor pajak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 Udelun posko pemenangan bakal calon Bupati Aceh Timur Ridwan Abubakar atau Nektu Dengan tengku Abdurrani atau Polim yang terletak di tepi jalan Medan Banda Aceh Tepatnya di Gampung Jalan Kecamatan Idiraya ditembak orang tak dikenal Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Dari Aceh Timur, reporter Seram BFM melaporkan Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto membenarkan Terjadinya insiden penembakan posko pemenangan Nektu Polim Kapolres menyebutkan, pasca kejadian pihaknya langsung menerima laporan tentang insiden itu dan langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Berdasarkan keterangan saksi mata, AKBP Rudi Purwianto menyebutkan bahwa insiden penembakan itu berawal pada Rabu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saksi mata melihat mobil minibus warna hitam datang dari arah Banda Aceh menuju Medan dengan kecepatan rendah dan pada saat melintas di depan posko pemenangan Nektu Polem, pelaku melakukan penembakan ke arah posko Nektu Polem. Pelaku melakukan penembakan ke arah posko Nektu Polem sebanyak tiga kali. Tembakan pertama mengenai sepeda motor Yamaha Mio bl 5336 dv Tembakan kedua mengenai tanah dan tembakan ketiga mengenai batu bata yang berada di depan posko. Hasil olah TKP lainnya, dijelaskan tim identifikasi berhasil mengamankan empat pecahan proyektil yang diduga dari kuningan, sedangkan selongsong pelurunya tidak ditemukan. Sudalun hujan lebat melanda Aceh Barat selama dua hari terakhir menyebabkan tiga kecamatan terendam pada Rabu kemarin. Akibatnya tiga sekolah di Kecamatan Waila Timur diliburkan dan aktivitas warga terhenti. Dari Melabu Rizuan melaporkan, Tiga kecamatan yang direndam banjir kemarin adalah Waila, Waila Timur, dan Johan Pahlawan. Ruas jalan dalam kota Melabu ikut terendam, sehingga sebuah muara di ujung kalak digali untuk dialiri air ke laut. Banjir menyebabkan tiga sekolah libur pada Rabu kemarin karena ruas jalan menuju sekolah dan perkarangan sekolah terendam. Tiga sekolah tersebut adalah SD Negeri Alumeganda, SD Negeri Belang Luah, dan SMP Negeri 3 Waila Timur. Kecik Gampung Baru KB M. Nasir didampingi Kecik Belang Makmu Amri mengatakan, banjir yang melanda wilayah mereka menyebabkan aktivitas penduduk terganggu. Tiga sekolah libur dan 12 desa di dikepung banjir. Disebutkan banjir di daerah mereka sudah menjadi langganan yang hingga kini masih belum ada upaya menanggulangi yang maksimal dari pemerintah Sudarlun Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh dan Kejari Biren melakukan penahanan mantan bendara umum Pemkap Biren Muslim Samaun Esos Ia diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi uang pajak kabupaten setempat tahun 2007 hingga 2010 dengan kerugian 27 miliar rupiah lebih Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Sikap itu diambil setelah dilimpahkan berkas tahap kedua oleh penyidik Polda Aceh Kejaksa pada Rabu. Muslim diinapkan di rumah tahanan negara Banda Aceh yang berada di desa Kaju, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Raja Nafrizal Esham melalui Kasih Pidum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamza Esham mengatakan, Tim penyidik Kejati Aceh dan Kejari Biren menahan tersangka selama 20 hari ke depan, guna kelancaran proses persidangan. Pada saat pelimpahan, tersangka didampingi kuasa hukumnya Yahya, Alisha, SH, MH, dan kawan-kawan. Selain menyerahkan tersangka, penyidik Polda juga menyerahkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak 4178 miliar dari jumlah kerugian negara yang diamankan dari tersangka. Sebelum dibawa ke Hotel Prodeo, tim dokter dari Kejaksaan Tinggi memeriksa kesehatan tersangka Muslim Syamaun. Kajati Aceh mengatakan, Muslim Syamaun didakwa melakukan korupsi karena tidak menyetor kekas negara sebagian uang pajak dari potongan pajak penghasilan dan pungutan pajak tambahan nilai atau PPN. Keduanya berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkap Biren Dari tahun 2007 hingga 2010. Sudalun harga hewan kurban menjelang idul adha 1437 jiriah di Banda Aceh tahun ini mengalami kenaikan. Untuk kambing Rp200.000 hingga Rp500.000 per ekor dan disusul dengan harga lembu. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Informasi ini diperoleh serambi Rabu kemarin dari sejumlah pengusaha peternakan kurban di Banda Aceh. Pengusaha peternakan di Jalan Angsa, Batoh, Banda Aceh, Nasruddin menyebutkan, harga lembu dibedakan dalam tiga kategori, yaitu ukuran kecil berat hidup 70 kg, 13,5 juta rupiah per ekor, sebelumnya 12,5 juta rupiah per ekor. Ukuran sedang, dengan berat hidup 90 kg, 17 juta rupiah per ekor, sebelumnya 15 juta rupiah per ekor. Dan ukuran besar berat hidup 130 kg, 21 juta rupiah per ekor, sedangkan harga sebelumnya 18 juta rupiah per ekor. Disebutkan, stok lembu yang sudah ada sebanyak 27 ekor dan akan terus bertambah jumlahnya, ini merupakan lembu lokal dari Padang Tiji dan Pekan Sibre, sampai saat ini juga sudah ada pemesanan untuk hewan kurban. Selanjutnya, Nasruddin mengatakan, Harga kambing dengan masing-masing berat hidup yaitu 10 kg dijual Rp 2 juta per ekor, sebelumnya 1,7 juta per ekor, 13 kg 2,5 juta per ekor, sebelumnya 2 juta per ekor dan 20 kg dijual Rp 3 juta lebih per ekor, sebelumnya 2,5 juta per ekor. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun Wakil Ketua DPRD Demak Jawa Tengah Hamun Tohar bersama 11 anggota Komisi C. Senin kemarin studi banding di Kabupaten Aceh Besar. Studi ini untuk saling sharing dan berbagi pengalaman serta ilmu terkait bidang pembangunan dan pembahasan KUA PPAS murni dan perubahan kualitas. Janto Misran Asri melaporkan kedatangan anggota DPRD Demak itu disambut anggota Komisi DDPRK DPRK Aceh Besar Abdul Mutalib didampingi Sekwan Jamaluddin S.Sos MM dan jajaran sekretariat DPRK Aceh Besar. Dalam pertemuan di aula Setuan DPRK Aceh Besar tersebut Abdul Mutalib menjelaskan berbagai potensi daerah dan kemajuan pembangunan selama ini serta terkait tugas-tugas pokok yang dilakukan DPRK Aceh Besar. Selain menjelaskan pembahasan KUA PPAS dengan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, juga disampaikan tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar. Sekretaris Dewan DPRK Aceh Besar Jamaluddin Esos MM juga mengapresiasi keputusan DPRD Demak untuk belajar tentang bidang pembangunan dan pembahasan KUA-PPAS murni dan perubahan. Ia berharap silaturahmi itu akan terus ditingkatkan sehingga kedua lembaga legislatif ini menjadi contoh bagi kabupaten kota lain di Indonesia dalam hal kemauan pembahasan KUA dan lainnya. Garlun hujan deras melanda Subur Salam dalam sepekan terakhir mulai menyebabkan banjir dan merendam areal pertanian masyarakat. Dari Subur Salam, Khalidin melaporkan. Dan Ramil 05 Simpang kiri Kapten Infanteri Samsul Bahri kepada Serambi Rabu kemarin menjelaskan. Banjir tiba-tiba tadi malam dan sampai sekarang masih merendam areal pertanian masyarakat. Menurut Dan Ramil Kapten Samsul Bahri, banjir tersebut terjadi akibat meluapnya kali belegan yang melintas ke desa Lai Oram pasca hujan deras menggujur kota Sebulu Salam dan sekitarnya. Dikatakan, air mulai meninggi pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat selasa kemarin dan berlangsung hingga siang kemarin. Akibatnya, ratusan hektar lahan persawahan di desa Lai Oram tenggelam direndam banjir setinggi 1,5 meter. Kapten Infanteri Samsul Bahri menambahkan, di Dusun Sicawan terdapat sebanyak 130 hektar lahan pertanian milik masyarakat di sana. Lahan seluas itu, masing-masing 50 hektar program cetak sawah baru dan 70 hektar areal persawahan lama. Lahan ini dikelola 150 petani setempat, namun akibat banjir, kini areal yang telah digarap secara baik terancam rusak. Tidak hanya lahan persawahan, menurut Kapten Samsul, Banjir juga merendam lokasi pembibitan padi di sekitar sawah. Sudah kejaksaan negeri Aceh Tamiang melakukan penyitaan aset Alfi Laila tersangka pembobol kredit fiktif Bank Aceh dan Bank Mandiri di Tamiang. Penyitaan terjadi di dua lokasi. Dari Kuala Simpang, MD melaporkan. Lokasi penyitaan pertama dilakukan di rumah tersangka di dusun banjir desa Bundar. Tim kejaksaan didampingi tersangka menyita peralatan butik, sofa, keramik, tas, alat fitness. Kasih pitsus kejari Aceh Tamiang, Muhammad Hussaini SHMH mengatakan, belum mengecek berapa nilai aset mereka. Setelah itu penyidik melakukan penyitaan di lokasi kedua, berupa tempat hiburan karaoke Kaisa Musik di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Bundar. Di lokasi kedua ini, penyidik kembali menyita peralatan karaoke, sound system, AC, kulkas, dan kursi. Sebelumnya, pihaknya juga sudah menyita mobil Honda Jazz New tahun 2014 milik tersangka dan semua barang yang berkaitan dengan tersangka. Mengenai rumah dan toko, statusnya masih dalam verifikasi pihaknya apakah aset tersebut milik tersangka atau tidak.